tujuan daripada ajaran Islam, ya. tujuan dari agama Islam itu ialah pertama melindungi akal, ya, yang kedua melindungi harta, yang ketiga melindungi jiwa, yang keempat melindungi agama, kemudian <tuh> lagi yaitu melindungi kehormatannya. <tuh> nah, macam bentuk perlindungan agama ini itulah yang disebut dengan Kuliyatul Khomsu ya. <tuh> Kuliyatul Khomsi yang pertama Islam itu melindungi agama nah, melindungi Akal itu adalah satu anugerah dari Allah yang menjadikan manusia itu mulia, yang membedakan antara manusia dengan makhluk binatang dan itu Islam ajarannya melindungi akal ya Misalnya saja Islam melarang orang itu tidak boleh minum minuman keras ya. Nah, ini kenapa kok minum minuman keras itu dilarang? Karena minum minuman keras itu bisa mengurangi akal ya bisa mengurangi kenormalan akal orang kalau sudah mabuk akhirnya kemudian akalnya tidak normal bukan hanya arak tapi segala sesuatu yang dapat normalkan akal ini dilarang oleh agama ya termasuk misalnya seperti ganja morpid, candu ya sabu-sabu, sekarang ini ya <tuh> ini dilarang karena apa? karena ini jelas-jelas bisa merusak akal <tuh> karena itu kan sekarang pemerintah kita ini menyatakan perang dengan sabu-sabu ya. Penyalahgunaan obat-obat ya terlarang. Karena kalau orang sudah pernah menghisap sabu-sabu, yang pertama dia ini mempunyai ketergantungan. Di orang itu kalau sudah menghisap sabu-sabu atau dengan cara-cara yang lain lah menggunakan obat-obat kini -obat ini ini ketergantungannya artinya misalnya saja kalau sudah terbiasa begitu uang itu seakan-akan potonya itu hebat gitu ya tapi kalau sudah lama ngelemprek ya ngelemprek tidak berdaya kalau nggak berdaya ini kemudian menggunakan itu lagi kemudian bergas lagi pintu ya nah ini kan itu ini diharamkan ya karena bisa merusak akal manusia dan di negara kita ini memang ada upaya-upaya dari sekelompok orang barangkali -barang ya ini untuk merusak generasi muda Indonesia ini dengan memakai alat ini penyebaran sabu-sabu ya sabu-sabu nah, ini <tuh> sabu heroin ya itu kalau di negara seperti Malaysia, Iran, ya Saudi Arabia ini kalau ada orang menjual ini semacam heroin sabu-sabu. Ini hukumannya adalah hukuman mati, ya, hukuman mati. Begitu saja masih banyak penyelundup, penyelundup, ya, penyelundup, penyelundup. Ini dari luar negeri, ya. Nah, kalau di Indonesia ini hukumannya tidak begitu. Mungkin ada perbedaan kalau antara pengguna dengan pengedar. Ya, kalau menyelundup juga kita masih belum tahu ada yang dihukum mati, ya, atau dihukum berat. Jadi sekarang ini di Indonesia ini masih rawan tentang penyebaran. Ini obat-obat terlarang ini rawan sekali. Bayangkan di dalam lembaga pemasarakatan, pemasarakatan ya di LP Cipinang, di situ tuh ada tanaman ganja, jola ya. Di dalam LP itu ada tanaman ganja. Malah pernah di Razia di LP Cipinang itu terkumpul sampai berapa, begitu ya, apa namanya itu? sabu-sabu yang ada di dalam nah, hal yang semacam begini ini ya kenapa kok bisa masuk ke dalam penjara ini ya faktornya banyak sekali ya mungkin faktor taktik strategi antara orang luar dengan orang dalam atau mungkin petugasnya itu sendiri yang gampang untuk disuap ya dong kan berbagai macam masalah. nah iya dalam penjara saja bisa terjadi transaksi ya, transaksi obat-obat jadi kenapa seperti negara Malaysia Iran, Saudi Arabia itu mengenakan hukuman begitu berat karena akibatnya adalah berat sekali ya. jadi untuk generasi generasi muda nah, generasi muda ini kan termasuk generasi yang akan meneruskan generasi tua. Nah, kalau sudah generasi mudanya itu terkena begitu, kan masa depan bangsa itu akan menjadi rusak. Ya. Jadi Islam melarang karena apa? Ajaran Islam itu adalah melindungi akal. Ya. Kemudian yang kedua melindungi harta acara Islam ini melarang seorang itu mencuri barangnya orang, lain, ya malah hukuman mencuri itu kalau menurut Alquran asariku wasarikatu waktuu aidiyahu. I pencuri itu baik laki maupun perempuan. Kalau mencuri barang yang nilainya itu sudah roba'u dinar ya, seperempat dinar, itu hukumannya adalah potong tangan. Ya. Mencuri tidak boleh, termasuk apa saja yang mengambil barang orang secara lolem, ini dilarang oleh Islam hukumnya Arab. Karena Islam adalah agama melindungi harta benda jangan kan merusak nggak sap saja gosop ya menggunakan barang orang lain tanpa izin itu saja ha? apa jadi misalnya bapak ini turun dari masjid pakai sandalnya orang tidak izin nah itu saja sudah haram itu namanya gosop ya <tuh> yang ketiga Islam itu melindungi agama ya. artinya begini kalau orang Islam itu melaksanakan ajaran agama Islam maka Islam ini terjaga ya terjaga kelestariannya juga terjaga namanya itu uh, eksistensinya begitu maksudnya ya. Nah, misalnya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan asolatu imadudin ya, waman akhaw maaf pakot akhaw matin, waman tarokaah pakot hadamatin. Islam itu ah sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan, menghancurkan agama. Nah. nah. jadi sekarang ini Islam ini akan menjadi kuat manakala semua pemeluk agama Islam melaksanakan ajaran Islam. Ini Islam akan menjadi kuat, ya dok. Katakan saja misalnya orang Islam yang sholat dengan orang Islam yang tidak sholat ya, itu kualitas imannya saja kan lebih sempurna, lihat ya. kualitas imannya itu lebih berkualitas orang yang sholat daripada yang tidak. Nah, kalau kebanyakan orang Islam misalnya tidak mengerjakan ajaran Islam ini agama ini rapuh ya jadi agama ini rapuh keropos itu ya keropos nah, karena itu yang paling banyak merusak citra Islam itu sebenarnya adalah orang Islam sendiri ya kan? misalnya saja di jalan-jalan bulan Ramadan itu ditulis di spanduk-spanduk hormatilah orang-orang yang berpuasa ya kan? tapi yang banyak buka warung-warung makanan itu juga orang Islam ya, sarung di pasar itu, wah pasar itu kalau bulan Ramadhan itu tambah rame yang jual nasi itu, tidak ada, ya, ya. ya, yang jualan kudungan, ya, pakai kodung, yang beli pakai sarung, pakai piama, kebluhan, nah, ini pop, ya, ya, ini yang menjadikan citra Islam itu tidak baik dan ini yang menjadikan kewibawaan islam itu menjadi merosot karena ulah daripada orang islam sendiri ini yang masih banyak kurang disadari orang, -orang islam ya, jadi kalau orang melaksanakan ajaran islam itu berarti melindungi agama islam jadi kalau misalnya terus menerus islam ini tidak dilaksanakan Makin banyak orang yang meninggalkan ajaran Islam, walaupun dia ini orang Islam. Ini lama-lama Islam ini akan menjadi menurun, menurun, menurun, ya. Kemungkinan juga kelestarian daripada agama itu akan menjadi hilang. Ya, ini yang ketiga ya. E, kemudian yang keempat. Islam itu menjaga kehormatan, ya, jaga kehormatan. Nah, ini seperti yang beberapa kali pengajian itu kita bicarakan, Islam itu melarang orang tidak boleh melecehkan orang, ya, tidak boleh orang itu menghina orang, tidak boleh ngerasani orang, ya ini ini semuanya adalah bentuk bahwa Islam itu melindungi kehormatan <tuh> yang terakhir Islam itu menjaga keturunan nyata bukan itu Islam melarang perbuatan Zina Zina itu adalah termasuk salah satu dosa besar ya, nah, Islam mengatur dengan cara-cara terhormat yaitu melalui pernikahan nah, para bapak dan ibu sekalian nah, <tuh> yang kita bicarakan sekarang ini adalah bahwa Islam itu melindungi kehormatan melindungi harga harga diri ya di dalam Al-Quran, uh, di dalam satu hadis Rasulullah SAW, dia berdakwah. Ya. Inna amwalakum wa aaradukum wa timahakum, haramun alaikum kahurmati yaumikum kum fi syahrikum ada, fi balatikum ada. Sesungguhnya harta pendamu, kehormatanmu, darahmu, haram atas kamu. Artinya harus dilindungi. Sebagaimana haramnya harimu ini, di bulanmu ini, dan di negerimu ini. Nah ini ini salah satu bentuk penjabaran dari Rasulullah SAW. Bahwa Islam itu adalah agama yang melindungi haram kemudian melindungi kehormatan dan melindungi jiwa melindungi jiwa membunuh orang itu haram hukumnya ya malah termasuk dosa dosa besar kalau orang membunuh orang dengan disengaja ini namanya pembunuhan berencana ini antun mahlun ya Kondusinya pembunuhan yang direncanakan, yang disengaja, ini hukumannya adalah dibunuh, ya? Tidak nah, dibunuh. Jadi Islam menerapkan hukuman bunuh terhadap orang yang membunuh itu sebetulnya adalah untuk melindungi jiwa, ya? Tak? Saya pernah membaca satu tulisan yang ditulis oleh orang Barat dia mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah hukum rimba katanya ya karena di dalam menangani masalah kemanusiaan itu dengan cara yang sadis buktinya apa yaitu kalau ada orang membunuh orang dibunuh ya. kalau ya. ada orang mencuri dipotong tanahnya jadi katanya menurut mereka Islam itu hukum rimba nah sebenarnya kalau sekarang kita lihat realita ya, realitas saja sekarang negara-negara yang namanya negara Islam undang-undangnya Islam, hukumnya, hukum Islam semuanya berdasarkan Quran dan Hadis ini nyatanya lebih aman daripada Negara-negara yang tidak berdasarkan hukum. Ya, sekarang kalau kita melihat di Indonesia ini satu hari terjadi berapa kali pembunuhan, ya, berapa kali terjadi pemerkosaan, berapa kali terjadi perampokan. Kalau kita membaca koran setiap hari masih ada itu yang bisa dikamper cover oleh wartawan belum yang si kota-kota besar ya kan? kota -kota besarnya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Kalau yang nama pencurian sepeda motor itu harus hampir setiap hari itu ada. Bukan hanya satu. Malang dia kan nggak mungkin satu setiap hari kan ya. Bisa tiga bisa lima kan sih. Ya. Kenapa kok makin hari makin banyak, makin banyak, makin meningkat, makin meningkat kriminal ini? Ini kalau menurut analisa saya, pertama ya mungkin, karena hukumannya itu ringan juga Pak, ya Pak, ringan, nah, ringan, yang kedua mungkin, ini mungkin masih terjadi